Mitra bisnis, pemerintah akan melarang broker properti asing beroperasi di Indonesia, menyusul penertiban broker properti nasional. Dikatakan bahwa selama ini bisnis broker properti sekunder tidak diatur, sehingga banyak tumbuh perusahaan di sektor ini, termasuk asing. Di ujung telepon sudah tersambung dengan mantan anggota DPR, Iksan Udinursi. Mas Iksan, apa komentar Anda? Para researcher properti yang cukup d a n g g a p u n y a kredibilitas juga dari luar. Itu rencana arsitektur aja, banyak yang pakai dari luar. Arka geraha pakai dari luar. Lipo pakai dari luar. Konsultan-konsultan dalam negeri itu para arsitek-arsitek dalam negeri itu b e r s a ingin m e m b n g u n k a n dari luar. Nah, rancangan dari luar jenuh dibatkan agar a g i n properti juga berkembang dari luar. t i b a t i a s e r b e b a s komunikasi h serbet. a s gimana? k a r a p e r s e t u j Artinya tidak relevan jika ada pelarangan. Arsitektur kan bukan cuma sekedar space utilisasi ya, bukan cuma sekedar utilisasi ruang dan utilisasi tempat, bukan cuma sekedar itu. Tapi juga di dalam arsitektur, d a l a m perencanaan proper arsitektur a d a persoalan values, misalnya proper a i k t yang dikembangkan oleh kampurnya. いいよ、いいよ、いいよ。<音楽><音楽> ガーダクサマンカラーのパーサー。パムリタチマンアカンバタスカディベイ、バタスコーフィションデサーバンウォン、バタスコーフィションワンタイバンウォン、ガーダクサマンカラーのバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オリバーグビチャー、オ Hampir banyak kebijakan pemerintah terlepas dari apa yang saya sebut sebagai values and norm and p r i n c i p l e Hanya masuk dalam kajian-kajian strategik, fungsional, d a n instrumental. Maka hasilnya kayak sekarang, itu hampir seluruh lini kebijakan i t u kayak gitu. Mengapa seperti itu, Mas? Ada dimensi sebuah kebijakan, dimensi sebuah perencanaan sampai teraplikasi. Itu ditentukan oleh lima faktor. Values, principle, and norm, lalu s t r a t e g i k e fungsional, a n instrumental. Misalnya kalau kita bicara p r o p e r t i apartemen di kawasan nomor satu misalnya kawasan Sudirman Instrumennya apa sih? p r o p e r t i itu sendiri sebagai tempat tinggal, sebagai tempat tinggal kedua atau sebagai apa s t r a t e g i n y a kayak benar, strategik e h i l a n ya Orang mau mudah kantor, orang mau mudah kemana-mana Kalau gitu norma-normanya kan dibangun Nah norma-norma dalam apartemen semuanya kan individual Aliasnya apa ya? Jadilah budaya individualis, konsumeris Nah itu cocok sama Indonesia yang sesungguhnya punya lahan sangat luas, l u a s Eropa Beberapa pengusaha properti di Indonesia justru setuju dengan larangan tersebut, Mas Iksan. Sander ganda, mereka minta dilindungi. Kalau mau dilindungi, lindungi sekalian. Itu bicara dari mulai y a n namanya hak atas tanah tidak boleh 90 tahun. Asing boleh menguasai hak atas 95 tahun. Asing boleh menguasai properti sampai dengan 95 tahun. Dari sana dulu dong. Jangan cuma soal agen pemasarah yang dipatasi. Orang itu mikirnya terbatas banget. Baik, terima kasih Mas Iksan. Demikian Topik of the Day bersama mantan anggota DPR, Iksanu Dinursi. Saya Dewi Sintawati.